Dan menikmati Hidang hal yang mahu kita lupa al-Islam Yolah ya, minta InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan menunjukkan Bajian sirot Mabawiyah kita Dan pada hari ini Kita sampai Peristiwa pernikahan Rasulullah SAW Dengan Kedihaya Rabi Allah Tidak paksa Tidak dan tabii kiya radhiyallahu Dan poin-poin yang akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup kita lanjutkan bulan depan insyaallah. Yang pertama, kita akan melihat kronik sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita langsung masuk ke pembahasan kita yaitu pernikahan anak dengan Baginda sallallahu alaihi dan kira-kira hikmah apa yang bisa kita petik dari peristiwa pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ketiga kita akan diskusikan bersama-sama nanti Insya Allah rahasia laki-laki tertarik terhadap wanita. Barangkali di sini ada yang belum menikah atau ada yang ingin menikah lagi ya. Syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Lalu kita akan melihat pesan reben, satu ayat yang mungkin nanti bisa kita jadikan dasar pembicaraan kita untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Lalu kita akan mengitip kembali jodoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salah satu jodoh Rasul nanti ada yang mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa yaitu perijia. Dan kalau waktunya cukup, kita akan melanjutkan dengan pengokohan status sosial. Tapi kalau yang terakhir tidak cukup, kita akan lanjutkan pekan depan insyaallah. Kita ambil yang pertama lorong sejarah kenagian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lorong ini setiap kali kita bertemu selalu kita munculkan. Ini sudah kita saksikan berkali-kali Dengan setiap pertemuan kita Gak usah diterangkan Inilah kelainan Rasul Dan nanti inilah wafatnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nah pada siang hari ini Posisi yang akan kita bicarakan di sini Masih dalam masalah Masa sebelum Kenabian Maka kita menyebutnya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam untuk sementara tidak menyebutnya Rasul. Kelahiran sudah, tembelahan dada sudah, hidup bersama keluarga sudah. Kemarin perang tiga dan Rasul pun mulai terlibat dalam bisnis bersama Fadijah radhiyallahu anha. Sekarang kita akan melihat pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalau waktunya memungkinkan akan kita ambil status sosial dan gelar al- kita di sini. Sekarang kita akan melihat pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dalam pertemuan yang lalu setelah melihat kelebihan yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita data luar biasa fisik yang kuat Bahasa yang tidak. Terus yang terakhir kemarin, bagaimana Rasul menunjukkan kemampuan seorang laki-laki dalam memegang bisnis miliknya Khadijah radhiyallahu anha. Nah, selama kurang lebih lima tahun, Muhammad memegang bisnisnya Khadijah radhiyallahu anha. Dari berbagai kelebihan ini, akhirnya Khadijah tertarik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wanita tertarik dengan seorang laki-laki. Akhirnya Khadijah ini meminta sahabatnya yang bernama Nafisah binti Muniya temannya untuk menjadi makcomblang untuk mengutarakan keinginannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang punya inisiatif lebih dahulu ternyata adalah wanita, Khadijah. Begitu mendapatkan Informasi bahwasanya tadi tertarik dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Muhammad pun menerimanya. Lima ya, tahun bergaul. Kau ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan, Witting Trisno, Yarang Soto pulima, masya Allah. Ya, maaf ini ahli bahasa Inggris semuanya, ya, kan? <laughs> Ketika saling mengenal selama lima tahun, tapi ini bukan pacaran, ya? Bukan pacaran, tapi hubungan bisnis yang profesional dan dari pergaulan yang 5 tahun ini Khadijah tertarik dengan Muhammad dan Muhammad pun menerimanya yang akhirnya beliau Muhammad SAW meminta pamannya Abu Talib untuk melamarnya akhirnya Abu Talib selaku paman ia ya, ibaratnya bertemu dengan keluarga besar Khadijah RA terjadi kesepakatan dan deal-deal tertentu akhirnya terjadilah pernikahan. Nama yang perlu kita lihat di sini. Hadijah. Rasulullah Anda sebelum menikah dengan Muhammad ternyata dia adalah seorang janda dua kali. Kalau janda sekali masih penting ya. Ini janda dua kali, lebih tua 15 tahun di atas umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada keunikan. Ada seorang bujang yang punya banyak kelebihan, namanya Muhammad, menikah dengan seorang wanita lebih tua 15 tahun di atasnya, janda dua kali. Apa kira-kira rahsianya? akan kita lihat sebentar lagi. Suami pertamanya pada adalah Atik bin Ahmed Al Tamimi. Dan suami yang kedua adalah Hindun bin Zuror At-Tamini Dua orang laki-laki ini, dua-duanya dari Bani Tamim. Dan Bani Tamim di Jazira Arab itu adalah termasuk Qabila Ningrah Khadijah juga orang Ningrah Jadi orang-orang yang Ningrah itu pun Dulu bertemu dengan pasangan hidupnya sama-sama Ningrah sekarang lihat darahnya berwarna? Merah. Kalau dulu kan cumi Pak ya. <laughs> merah. Jadi orang terhormat bertemu dengan orang terhormat dan itu budaya pada waktu itu yang berlangsung. Lalu dalam peristiwa yang sakral ini pernikahan antara Muhammad dengan Khadijah ini Abu Talib selaku paman yang mungkin sekaligus wali yang mewakili keluarga besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ceramah nikah. Dalam ceramah nikah ini Abu Talib yang merupakan pimpinan pada waktu itu berbicara di hadapan para tamu undangan yang rata-rata tamu undangannya juga orang-orang tinggal. Nadiş peristiwa yang sangat sah tadi Abu Talib mengatakan. Bangsa Quraisy akan tahu bahwasanya Muhammad adalah pemuda yang paling unggul. Jadi ada sebuah pengakuan dari seorang pemimpin yang namanya Abu Talib kepada seorang anak yang namanya Muhammad. Orang-orang Quraisy akan tahu anak ini, pemuda ini yang namanya Muhammad ini adalah pemuda yang paling unggul, yang paling handal. Jadi. Kalau kita lihat dalam kebarang sejarah Khadijah itu punya banyak kelebihan Tapi kan dia menjadah Karena suami yang pertama meninggal dunia Suami yang kedua juga meninggal dunia Jadi, orang kalau terkenal itu suaminya sering mati lebih dulu Dan sejarah Abu Talib Maaf. Khadijah ini ketika menjadah Itu banyak orang yang antri untuk melamarnya dari yang bersepeda Kalau ada pada waktu itu Sampai yang bersedan Nah sedan waktu itu kan Mereka kan Toyota kan eh, Onta. Jadi mulai dari Yang paling elit Sampai yang paling elit Semuanya antri untuk melamar Khadijah R.A Tapi ternyata semua orang yang datang tadi Untuk melamar tadi Semuanya ditolak oleh Khadijah Dan Khadijah lebih tertarik Untuk Menerima lamarannya Muhammad SAW Oleh karenanya Abu tadi mengatakan Ketika banyak orang dari yang bersepeda sampai yang bersedan Ditolak oleh Khadijah Ternyata Khadijah menerima Muhammad Lengkaplah keunggulan Muhammad SAW Jadi mengalahkan ribuan orang yang melamar Khadijah RA Lalu apa yang terjadi? Atau sebelumnya, tadi ada yang menarik ketinggalannya Dalam peristiwa ini Fadija berusia 40 tahun dan Muhammad berusia 25 tahun. Selisihnya berapa toh? 15. Mau enggak kira-kira Bapak dilamar oleh seorang wanita 15 tahun lebih tua di atas kita Jadi dua kami? Mau. Kalau mau saya bantu. nanti ini sekaligus ketika nanti para variantalis para mustasrikun ingin berusaha untuk mengotori Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dikatakan Muhammad itu adalah syahwani, orang yang syahwatnya itu besar. Oleh karena itu, dia nanti ketika mereka itu mengumpulkan banyak wanita karena dia punya telainan sek syahwani tadi itu. Salah satu poin yang bisa kita gunakan untuk mengkanter Ngomongannya para orientalis tadi adalah Orang yang namanya Muhammad Pemuda yang punya banyak kelebihan 25 tahun dari umurnya Ternyata memilih Lamaran Wanita 15 tahun lebih tua di atasnya Janda dua kali Bahasa kita sih mungkin Apa sih menariknya itu? Tapi Muhammad memilih yang seperti ini Padahal banyak pula nanti orang-orang penting dan terkenal di jazirah Arab Yang menginginkan agar Muhammad menjadi menantunya Tapi ternyata Muhammad lebih memilih Khadijah Jadi Khadijah tertarik dengan Muhammad dan Muhammad pun tertarik dengan Khadijah Ada apa? Sekarang kita akan melihat rahasia masing-masing Rahasia laki-laki tertarik terhadap wanita Ya, mah, yang di atas untuk sementara off dulu ya. Ini rahasia kita. Apa? Rahasia laki-laki tertarik dengan. Tapi ini bukan Muhammad bukan Khadijah loh ya ini ya. Ini cuman gambar dari Google aja. Rahasia laki-laki tertarik terhadap wanita. Kita diskusikan. Di sini yang sudah menikah mayoritas ya? Mayoritas. Dulu bapak tertarik dengan ibu, istri yang di rumah. Alasannya jujur Orang jujur, nasibnya jujur Apa bapak kira-kira alasan dulu Bapak tertarik dengan ibu Istri Halo Assalamualaikum Bukan hanya salamnya Ini adalah pertanyaannya juga. Apa alasannya Bapak udah tertarik dengan ibu Istrinya di rumah Hah? Enak kena senang cinta. cinta, iya alasannya apa cinta? Jadi senang cinta apa alasannya? Kalau tertarik itu, ya? jujur cantik. Kita list saja lah. Ini omongan si akar loli. Jujur cantik satu apa lagi pak? Pintar, cerdas Pintar, jadi cantik, cerdas Tolong dicatat ini ya, Yang di atas ini Penting <laughs> ini, cantik, cerdas apa lagi? Kaya Jujur <laughs> sekali kan? Kaya Apa lagi? Hmm? Kita realiti Realistis apa adanya sebagai laki-laki tertarik dengan wanita Disebutkan tadi Cantik Cerdas Kaya Akhlaknya bagus Moral Bermoral Apa lagi? Keturunan ningrat Darahnya berwarna? Kalau dulu tuh cumi ya Ningrat Terhormat silsilahnya lah Apa lagi? Subur Anaknya banyak siap Kita realistis Ketika nanti banyak orang ketika minta jodoh Lalu minta bantuan kepada kita Gimana ciri-cirinya? terserahlah yang penting Solehat Yang penting perempuan omong -omong. Itu syarat yang abstrak Karena persyaratannya abstrak Waktu kita mencarinya pun susah Akhirnya sampai sekarang kadang-kadang pendapat Apa adanya? Karena itu pada suatu hari Rasul s.a.w. ketika berbincang-bincang Dengan para sahabat yang laki-laki Seperti inilah itu Atau di asrama putra gitu kan ya, Kalau ngurul antara laki-laki yang sama-sama belum menegak Tapi kebicaraan yang paling menarik apa? Wanita Jujur Dan Rasul pun seperti itu Lalu yang terjadi adalah seperti ini Rasul berbicara Di depan para laki Asrama putra Informasi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dari Nabi Muhammad SAW kala. Rasul berkata Kata Rasulullah Tungkahul mar'atu Wanita itu dinikahi. Bahasa Gaulnya kan cepat laku Menarik Menggoda banyak orang Liarba Karena empat alasan Yang pertama adalah Lima lihat, Karena depositonya kaya ini realistis jadi kalau wanita ingin cepat laku jadilah wanita yang kaya ini omongannya cowok lelaki tidak bisa kita pungkiri alasan yang kedua adalah wali hasadiah karena kehormatan keluarganya ningrat jadi ternyata kondisi keluarga itu bisa membantu wanita itu menarik dalam pandangan seorang laki-laki. Yang ketiga adalah wajah maliha karena kecantikannya, cantik, penampilan menarik itu mempercepat. Dan yang keempat adalah wali maliha karena agamanya. Hanya saja di sini urutan-urutan seperti ini dalam pandangan Rasul kurang tepat. Makanya Rasul memberikan satu solusi kepada laki-laki ketika akan membina rumah tangganya. Solusinya adalah kata Rasul: "Hal besar bisa tipi." utamakan yang memiliki agama. Jadi urutan yang keempat ini tolong kata Rasul dijadikan nomor yang pertama. Fadfar bidaqin. Pilihlah wanita yang memiliki agama. Kalau itu kita lakukan taribat ya ijab maka anda akan aman, beruntung, nyaman, tentram, adem, ayem, gemat, ripa, wojinawi. Saya sendiri tidak faham apa artinya juga. Kan? Hadis ini usahin dirojatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam-Imam hadis yang lain. Jadi Rasul memberikan instruksi kepada kita pilihlah agama itu yang pertama. Tapi Rasul tidak menafikan tiga pertimbangan yang tadi. Jadi kalau ada seorang wanita yang agamanya luar biasa, dia cantik, dia kaya. Dari keluarga yang terhormat, bisa menjaga harga dirinya. Siapa sih yang tidak tertariknya? Jangankan yang pertama, yang kedua pun nyali semakin kuat. Oleh karena itu, karena ini rahasia laki-laki, supaya wanita itu pun menarik dalam pandangan laki-laki, alangkah baiknya para wanita kita saat ini pun memiliki keempat empat ini: agama, kaya. Keluarganya pun terhormat Dan kecantikannya pun ada Bahkan nanti dalam sebuah hadis Cantik, penampilan Itu bisa dijadikan salah satu Ciri wanita yang soleha Bagaimana caranya itu? Kan? Cantik bisa diusahakan gak? Bisa Ada cantik yang karena memang genetik Ada cantik yang memang bisa diusahakan Oleh karena itu ada orang yang mengatakan Cantik itu relatif Kalau jelek itu Mau telakkan? Ya. <laughs> Kata Rasulullah di hadapan para lelaki waktu itu, ciri-ciri wanita yang solehah adalah yang itu di atas ini. Ya. Nanti bisa ditransfer kepada ibu-ibu yang di rumah, kan? Ya. Ciri-ciri wanita yang solehah salah satunya adalah ida nagarta ilayah. Kalau ada itu melihatnya, kita lihat itu apa ciri-cirinya? Bikin enak atau bikin enak. <laughs> Kata Rasul, idha nadharta ilaiha Kalau ada itu memandang istri yang soleha itu Sarotkah, membuat anda bahagia Jadi dipandang itu Menyenangkan Apanya Semuanya Jadi dipandang itu menyenangkan Dan itu adalah informasi dari Rasulullah SAW Inilah rahasia laki-laki tertarik terhadap wanita Pertanyaan berikutnya kepada wanita Rahasia Adakah kira-kira Wanita tertarik terhadap Laki-laki Apa kira-kira Kenapa orang yang namanya Khadijah Tertarik dengan Muhammad Padahal di luar sana Dari yang bersepeda motor sampai yang bersedar Semuanya melamar Tapi semuanya ditolak dan memilih Muhammad Apa alasannya Wanita tertarik dengan laki-laki Biasanya apa Susah kalau mau sama laki-laki wanita -laki dengan masalah jawab itu susah. Apa alasannya? Hmm? Solo. Susah diterjemahkan. Kira-kira yang soleh seperti apa? Susah. Karena permintaannya yang penting soleh. Begitu nanti cari kalau yang soleh, maaf nggak cocok. Makanya cerita sekarang ada apa dapat, ya kan? Karena Kriterianya masih abstrak Oleh karena itu, dibalik Kalau ada laki-laki yang agamanya luar biasa Mungkin salah satunya solek Salah satu Dan laki-laki itu pun Kaya Bagaimana kita tadi Tampan Dari keluarga yang terhormat Artinya untuk dibicarakan pun tidak membuat kita itu malu Kalau ada laki-laki yang seperti itu Maka Wanita itu akan tertarik akan berbahagia lah Bapak-Bapak yang punya Wajah yang menarik okay? Menarik lah terus. Abang lagi satu lagi apa? Yang punya kepribadian, kan? Yang punya kepribadian, Mobil Pribadi Rumah Pribadi Asisten Pribadi Dan yang lainnya Jadi Rasul ketika berbicara di kalangan laki-laki Realistis apa adanya Tapi nanti ada bundu dari milih agama yang diprioritaskan. Nah, sekarang kita akan melihat pesan bahwa dalam mencari pasangan. Ayat ini ada dalam surat An-Nur. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarronahim ayahun, lahum malfiratun warizun karim. Terjemahan versi departemen agama, kan? Versi departemen kan ya kan? Agama. Terjemahannya adalah wanita-wanita yang keji, yang nakal adalah untuk laki-laki yang keji, yang nakal dalam masalah pasangan hidup sah doh. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji Dan wanita-wanita yang baik, yang soleha adalah untuk laki-laki yang baik dan soleh Dan laki-laki yang soleh yang baik adalah untuk wanita-wanita yang soleh pula Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka orang-orang munafik pada waktu itu Dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia yaitu surga dari Allah subhanahu wa ta'ala Pesan intinya adalah Kalau laki-laki yang soleh Jodohnya adalah wanita yang soleha Dan wanita yang soleha jodohnya laki-laki yang soleh Begitu pula sebaliknya Yang kurang soleh akan dapat jodoh yang kurang soleh Pertanyaannya adalah Bapak setuju gak dengan pernyataan Terjemahan versi depan ini? Setuju? Tidak semua diam itu emas. Dan tidak semua senyum senyumkan itu Sodato Yang salah senyumkan salah -senyum. setuju? setuju? Setuju Kalau setuju Sekarang kita akan melihat Maksud ayat tadi Ayat di atas Itu perintah Apa pernyataan Laki-laki yang soleh jodohnya wanita yang soleh wanita yang solehah jadinya laki-laki yang soleh dan sebaliknya itu perintah atau pernyataan yakin nah ada yang mengatakan pernyataan ada yang mengatakan perintah ini ulama departemen keulama beda pendapat ulama dan ciri-ciri ulama ketika menyatakan sebuah pernyataan fakta argumentasinya kuat dan ini ulama Adapun orang awam ketika menyatakan sebuah fatwa dalilnya, ya udah pokoknya begitu, mama. mama. Karena di sini adalah para ulama, ada yang menyatakan mengatakan perintah, ada yang mengatakan pernyataan. Bedanya apa? Kita lihat. Kalau kita mengatakan perintah, ada yang mengatakan di belakang tadi, laki-laki yang soleh harus mencari jodoh wanita yang soleha. Kalau tidak dosa. Karena berita sebaliknya wanita yang solehah harus mencari jodoh laki-laki yang soleh. Kalau tidak berdosa. Apakah seperti itu? Keyakinan sudah mulai goyah. <tik> yang kedua ada yang mengatakan tadi pernyataan. Kalau pernyataan maksudnya adalah laki-laki yang soleh, Allah menjamin jodohnya wanita yang solehah dan wanita yang salehah awam jamin jodohnya laki-laki apakah jaminan? Hmm? Semakin ya. Guru yang sudah ini apakah bisa di laki-laki yang soleh jodohnya wanita yang salehah? Jamin enggak? Ya? Jaminan. Ada seorang wanita salehah namanya Asia tapi jodohnya Firaun. Biam kirok kejahatan di muka bumi ini Sepanjang sejarah Apakah jaminan? Sebaliknya, ada laki-laki yang soleh Nabi Noh Nabi Loh Tapi istrinya Justru Membuat dia menderita sepanjang hidup Nabi Loh Istrinya jahat, mana jaminannya? Bikir hmm? Iya, justru cerit Pernyataan lagi nanti Mana jaminannya wanita yang soleha Dapat jodoh yang soleh Laki-laki yang soleh dapat wanita yang soleha Jodohnya itu ya? Pernyataan atau perintah Kok liat kera gue di matamu ya? Hah? Maka dalam ayat tadi Itu kan versi depan ya? Maka nanti ada versi yang kedua tapi kita mengambil versi depak tadi Ayat ini Bisa perintah pada waktu yang sama Dia adalah pernyataan Oleh karena itu dalam banyak kesempatan Rasul, kalau ada memilih jodoh Pertama kali yang agama Salah satu ciri kesalahan seorang wanita Ataupun laki-laki, itu anjuran Yang penting kita sebagai laki-laki yang soleh Berusahalah ketika Mencari jodoh, memilih wanita yang soleh Begitu pula wanita yang soleh Pilihlah Pinangannya laki-laki yang soleh Ketika sudah usaha, kalau mendapatkan seperti yang kita usahakan, Alhamdulillah. Tapi kalau mendapatkan sebaliknya, yang laki-laki soleh dapat wanita yang tidak soleh, kok berbeda dengan yang di Facebook, Mama itu kan? Lama, tidak seperti yang dalam dunia maya itu. Sudah berusaha, tapi faktanya seperti itu, ya apa boleh buat? Mungkin di situ ada. Nuansa pernyataan Dan ada nuansa perintah Kalau yang diperintahkanlah saja Sudah usaha jodohnya seperti itu Tidak soleha Apalagi ketika kita mencari dengan Yang tidak soleh atau yang tidak soleha Oleh karena itu Kalau sudah berusaha kita orang soleh Tapi jodohnya kurang soleha Itulah sebab takdir Makanya Allah menurunkan nasib orang seperti Nabi Lut Orang soleh Sudah berusaha Tapi jodohnya Istri yang tidak soleh Sebaliknya Ada wanita yang soleh Maka dalam Al-Quran Allah menurunkan cerita Ada seorang wanita namanya Asia Tapi menikahnya dapat Fir'aun Simbol Kejahatan dari kalangan laki-laki Jadi kita diusuh Ketika sudah usaha lalu Mendapatkan yang tidak kita inginkan Dan itu merupakan Keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi bisa perintah pada waktu yang sama dia juga pernyataan. Tapi ada pandangan yang lain dari ayat tadi yang mungkin berbeda dengan terjemahan Depak. Seperti apa kita lihat. Ternyata enggak di sini. Kita tahan dulu. Ada sudut pandang yang lain dari ayat tadi. Kalau ayat tadi laki-laki yang soleh Jodohnya wanita yang soleha dan sebaliknya Tapi kalau kita baca di buku-buku tafsir Ada sudut pandang yang lain dari kalangan para mufassirin Yaitu Jiwa yang baik Itu memiliki kata-kata yang keluar dari dirinya kata-kata yang baik Sebaliknya Kata-kata yang buruk itu pun selalu keluar dari jiwa orang yang buruk Maksud yang kedua dari ayat tadi Setuju gak ya, kira-kira? Kalau orang itu baik, maka kata-kata yang keluar pun baik Dan kalau orang itu buruk, kata-kata yang keluar pun buruk Saya ketika kuliah mendapatkan Muda seperti itu yang berbeda dengan pernyataan terjemahan depan Kurang setuju Apaan? Sampai akhirnya ada sebuah peristiwa Yang memaksa saya untuk menerima versi yang kedua itu Bagaimana ceritanya? Sebelum kuliah Lalu berangkat kantor Nah ketika berangkat kantor itu namanya baru tamat kuliah. Dia ya naik bis kota lah itu, lalu menunggu di halte. Waktu di halte, musim hujan seperti saat ini, di jalan raya itu banyak air dan lumpur kotor. Lalu di halte itu banyak orang dari berbagai latar belakang. Ada yang ustaz, ada yang pegawai kantor, ada yang karyawan, ada yang apalagi tukang sayur. Lengkap semuanya istirahat di halte menunggu bus yang lewat Di saat seperti itulah Ada dua kendaraan, dua metro mini Kebutan tebut mencari penumpang Ngebut, lewat halte Lalu melindas air yang ada di depan halte tadi, kotor Dan air itu tadi muncrat mengenai orang-orang yang ada di halte Silakan bapak te bapak tebak Kira-kira kata-kata apa yang keluar dari orang-orang yang menunggu di halte tadi Secara sepuntar Tidak bisa direkayasa dalam kondisi seperti itu Setiap orang kata-kata yang keluar dari mulutnya berbeda-beda Ada yang Ada yang apa? Hah? Sialan Ada yang Apa lagi? Kurang ajar Ada yang Menyebut nama-nama Hewan di Kebun binatang, mari sebutin. Jadi ada kata-kata yang kotok, ada yang menyebut kata setan lah, iblis lah. Tapi ada yang astaghfirullahaladzim, multo ilang dunya. Ada yang inna allah, wa inna ilallah rajulah. Di saat seperti itulah tidak bisa direkayasa, yang spontanitas jiwa yang baik, yang keluar dari jiwa itu adalah kata-kata yang baik. Dan apabila jiwa kita itu kotor, maka yang keluar pun kata-kata yang kotor. Oleh karena itu hati-hati. Secara spontanitas tidak bisa dibohongi. Maka dalam Islam manajemen mulut yang dari situ keluar kata-kata itu punya kedudukan yang sangat luar biasa. Wajar kalau Rasul mengatakan, saya akan menjamin seseorang masuk surga kalau dia bisa menjaga dua hal. Yang pertama ini, yang kedua ono. Jadi Rasul menjamin orang itu masuk surga. Kalau di, dia bisa menjaga manajemen ini dan itu Rasul menyebutkan dalam dua tempat tadi Karena bahayanya sama yang ditimbulkan Oleh dua hal tadi Itu versi yang kedua Dan ternyata dalam buku tafsir pun itu cukup kuat Bisa masalah jodoh, bisa juga masalah katakan. kata Waktu berlangsung terus, sekarang kita akan melihat Jodoh Rasul SAW Dan hikmah apa yang bisa kita petik. Muhammad Berdasarkan informasi yang kemarin Sudah kita ambil Dari usia 0 tahun sampai 25 tahun Muhammad itu orang Sebagai model ideal Orang top, punya banyak kelebihan Fisiknya Tutur katanya, pengetahuannya Moralnya, luar biasa semuanya Wajar kalau badirnya tertarik Orang yang ideal yang namanya Muhammad ini Yang punya banyak kelebihan Pertanyaannya tolong dijawab Gedornya ideal nggak istri-istri Rasul itu penuh idealisme atau tidak? Waktu tiga lima menit Pak. tolong Pak. orang yang top namanya Muhammad pasangan hidupnya itu sempurna atau tidak? Halo kita relas siapa adanya jangan basa-basi istri-istri Rasul itu sempurna atau tidak? Mau nah, bilang sempurna takut ditanya Dari Bilang gak sempurna takut Walat, ya walap kan? Kita ngomong apa adanya Berdasarkan sejarah Judulnya Rasul Tidak ada yang sempurna Bahkan tidak ada satu pun yang sempurna Jadi laki-laki yang hebat Namanya Muhammad, model ideal Uswatut Hasana Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Satupun dari para istrinya tidak ada yang sempurna kalau tidak percaya, kita lihat Siapa istri yang terkenal? Yang pertama siapa? Khadijah, Tapi Siti enggak? Enggak, Siti dari? Jawab Istri yang pertama Khadijah Radiyallahu anhu Dia khawiyah, dia cantik Dia lingkar, cerdas Tapi sayang Ketika bertemu dengan Rasul Alaihi Wasallam Dengan takdir Allah dalam kondisi janda Lebih tua dua kali Kan Kalau ketemunya dalam kondisi Masih muda Masih gadis Ting-ting Langsung gak nyambung gak nyambung gak Kan mendingan Tapi ketika berorang yang sempurna namanya Khadijah Sempurna Tapi begitu bertemu dengan Muhammad SAW kesempurnaannya dicabut oleh Allah dalam kondisi janda. Sama apa beda jadi dengan janda, Pak? Halo? Sama apa beda? Tinggal pilihan enggak makan sama beda itu. Ya. Beda. Yang mengatakan sama terlalu salah. Berbeda. Karena berbeda, maka ada dalilnya kan? Ada hadisnya itu. Kau masih gadis atau sudah cendat Itu mana juga ada perbedaan Istri berikutnya siapa yang terkenal? Aisyah Cantik Cerdas Putih Anaknya orang terkenal Ribuan hadis yang riwayatkan Orang punya banyak kelebihan Tapi orang yang sempurna ini Ketika bertemu dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai istri, ada kesempurnaan yang dicabut oleh Allah. Dia maaf versi takapatan, mandul. Tadi disebutkan subur kan? Dia tidak subur, tidak disambut memberikan keturunan. Jadi kesempurnaannya ketika bertemu dengan Rasul dicabut. Dia tidak bisa memberikan keturunan. Sama apa beda antara subur dengan mandul? Halo jujur, sam beda, beda, ada dalilnya lagi, sepuluh tahun sudah, terus hmm? itu pengamati bah, kalau bapak maaf beneran ya kan, tetap, tetap ini menjadi permasalahan, maka nanti Rasulullah pun mempertimbangkan. Anjuran-anjuran kepada para sahabatnya Untuk memilih yang gratis Dan memilih yang subur Rasul mengatakan Kepada para Yang masih membunjang pada waktu itu Tazawwaju Menikahlah kalian semuanya Al-Wadud, wanita-wanita Yang punya mawadda, yang setia Al-Walud Dan yang subur, punya banyak anak Instruksi dari Rasul Kalau anda menikah, kata Rasul Pilihlah seorang wanita yang Sepia, Al-Wadud Wal-Walud Dan yang punya banyak anak Kenapa? Fa'in mi ubahi dikumul umam Nanti di asyarat saya akan lomba Lomba banyak-banyak umat dengan Nabi-Nabi yang lain Jadi punya banyak anak itu Anjuran Sarat ketentuan Berlaku itu Jangan banyak anak, nyunat, bukan Ada aturannya nanti Jadi Orang-orang yang sempurna ini ketika bertemu dengan Rasul satu demi satu dicabut kesempurnaannya oleh Allah subhanahu wa taala. Siapa lagi itu? Siapa? Bingung? Huh? Daripada bingung dan lain-lain. Habis -lain. bingung kan? Juga begitu. Demi satu kesempurnaan yang dicapai oleh Allah Subhanahu SWT Jadi Orang yang hebat namanya Muhammad Jodohnya tidak ada satu perkara yang sempurna Hikmahnya apa? Sebagai penutup Kita lanjutkan bulan depan Hikmahnya apa? Halo? Apa hikmahnya? Bingung kan? Ha? Waktu berlangsung terus Hikmahnya adalah Agar Bapak semuanya ngaca Tahu diri Kalau orang yang hebat seperti itu Muhammad Satupun jodohnya tidak ada yang hebat Ya nah, kita Apa kehebatannya kita, kita yang senang Ngaca tahu diri ya. <tuh> Kalau kita bisa ngaca tahu diri Insya Allah tidak akan neko-neko Kalau kita punya banyak kekurangan Kalau jodohnya iya Baiklah insya Allah Ada satu dua yang kurang wajar, kenapa? yang sempurna jodohnya tidak sempurna, apalagi kita yang bukan tidak sempurnanya ngaca maka setelah slide ini ada sebuah ayat pesan robani agar kita semuanya pandai ngaca maka-maknya tidak cukup kita lanjutkan bulan depan insyaallah, kemudahan bisa kita ambil hikmahnya segera-segera bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama untuk membina rumah tangga yang sakinah. Di dalamnya ada mawaddah dan rokma dan itulah ayat yang mungkin bulan depan nanti kita ambil insyaAllah Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallahumma wa bihamdihi ashadu alladillah adillah adillah ancah as-salawatul kawalatu bilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.